Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan kembali mempertegas tentang hakikat Ilmu hakikat Yaitu hakikat Islam kepada Allah Di mana sebelumnya saya selalu menjelaskan Bahwa Islam itu bukanlah selamat artinya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dan selamat adalah buah dari berserah diri kepada Allah. Selamat adalah hasil dari perbuatan kita yang selantiasa berserah diri kepada Allah. Maka hasilnya akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Islam adalah akal. Islam ini adalah pondasi. Islam ini adalah berserah diri kepada Allah. Nah dalam menuju Islam ini. Sudah saya jelaskan dalam sebelum dalam video yang sebelumnya harus mengenal dulu Allah makrifat awal din makrifatulloh untuk mengenal din atau jiwa itu harus dari makrifat dulu. Nah di mana ketika kita mengenal makrifat maka kita akan turun ke hakikat. Nah hakikat itu sendiri sebetulnya bukanlah sebuah ilmu. Bukan soal sebuah tata cara Bukanlah sebuah uh, Aturan Terus begini dan begitu Tidak, hakikat ini Adalah rasa Hakikat adalah ilmu rasa Sehingga ilmu rasa Ketika diperjemahkan oleh Akal pikiran Ini akan tidak nyambung Jadi, saya mohon Bagi mereka yang Belum sampai kepada ilmu rasa Masih dirangkasa rehat Jangan terlalu fokus dan jangan terlalu mendengarkan apa yang saya katakan Karena ini pasti akan jauh dari ekspektasi apa yang kamu bayangkan Karena rasa itu di luar bayangan imajinasi akal pikiran Sedangkan syariat, saya menyatakan syariat ini adalah jalannya pikiran Nah saya menyampaikan ilmu hakikat saat ini berarti saya menyampaikan tentang syariatnya hakikat Bedanya. Sereat di sereat dengan sereatnya hakikat. Ini adalah ilmu hakikat. Yang sebetulnya ilmu hakikat. Bukanlah apa yang kita cerna dari luar ke dalam. Ilmu hakikat adalah apa yang kita rasakan dan disampaikan. Ini lebih merupakan kepada pengalaman. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Sedangkan dalam Sehat. ilmu yang disampaikan kebanyakan adalah doming, katanya katanya begini katanya begitu gila, ngokola kebanyakan adalah menceritakan doming doming yang dari luar dibawa ke dalam dan diyakini nah sedangkan yang disebut hakikat adalah apa yang kita rasakan kasunya kan kenyataan itu lalu disampaikan dari dat, sifat asma dan apam artinya ketika saya menceritakan tentang enaknya pizza atau enaknya sandwich atau enaknya e, misalnya saya makan kebuli nasi kebuli, itu ketika saya menceritakan tentang enaknya nasi kebuli itu karena saya merasakan saya pernah makan sehingga saya menyampaikannya itu ini yang disebut hakikat ilmu hakikat jadi ilmu hakikat ini adalah ilmu yang pernah dirasakan dan dialami sedangkan saraf ketika mengatakan oh bisa itu enak ya tapi diri sendiri belum merasakan sehingga dalam saraf pasti membutuhkan yang disebut dengan kitab sehingga muncullah istilah ahli kitab tapi dalam hakikat dan warifat itu sudah tidak lagi membutuhkan kitab di luar dirinya, karena kitab di luar ini ini dari luar masuk ke dalam, sedangkan yang disebut ilmu hakikat dan marekat adalah ilmu dari dalam keluar, beda. Nih? Kalau yang apa-apa yang dari dalam keluar seperti ceritanya makanan masuk ke mulut, itu keluarnya jadi apa? Jadi takik. Keluarnya jadi kotoran. Apa-apa yang dari luar ke dalam Terakhirnya hanya jadi sampah Tapi kemurnian yang datang dari dalam Itu otomatis datangnya dari kemurnian Ilmu yang benar, benar, sejati Makanya disebut hakikat Hak yang hakiki Benarnya benar Seperti Menurut kita rasa Oh garam itu asin nah, Menurut orang mereka Soal Beda bahasa, Beda bahasa, Tapi tetap saja rasanya sama, Gula hmm, ini manis, Menurut orang kita, Kata orang Sunda, Anis, Kata orang Amerika, Sweet, Beda bahasa, Beda ucapan, Tapi intinya sama, Itulah hakikat, Hakikat adalah inti rasa, Hakikat adalah ilmu yang dihasilkan dari pengalaman, ini salah satu contoh lagi tentang e, tarolah ini berbicara tentang Rossi pembalap. Dia sudah hebat, dia sudah juara, juara balap motor. Nah, ibaratnya kita, kita misalnya, ini ibaratnya adalah guidebook bagaimana cara mengendarai motor yang baik dan benar. Seperti misalnya mengibarkan kita pakai guidebook tuh, pakai kita. Itu saya tidak menyebutnya sebagai Qur'an, yang tidak menyebutkan sebagai Ahli Kitab Sedangkan dalam ayatnya selalu banyak dijelaskan bahwa LAM yakunil YAKUNILLA DINAT APAHLU MI AHLIL KITAB ya, Kita dalam hakikat ini mengajarkan agar kita hanya Islam kepada Allah Agar kita hanya berserah diri kepada Allah Tidak berserah diri kepada Aturan, tidak berserah diri kepada kita, tidak berserah diri kepada, kita, berserah diri kepada, kita, berserah diri kepada manusia apalagi manusia itu mengaku orang suci dan mengaku cucunya orang suci mengaku juga otosan Tuhan itu sudah terlalu jauh itu namanya sudah pengkutusan dan itu musli taruh, kembali lagi ke tadi taruh Eh, kitab ini bagaimana. nah, Rosi sebelum menjadi pembalap pasti awalnya mungkin dia akan membaca Waktu umur 2 tahun atau mungkin 5 tahun, dia membaca dulu Entah bagaimana mengetahui motor yang baik dan benar Ya, waktu umur 5 tahun dia membaca itu Tapi ketika dia sudah menjadi pembalap, dia sudah beri Bagaimana mengering, bagaimana dia mengakselerasikan Ketika dibelakkan, dia tidak perlu keren, tapi pakai gigi Itu dia sudah dengan sendirinya, sudah dialami Berhubungan kali, berhubungan kali dia mengalami itu dan dia berpengalaman sekali. Allah tiba-tiba kita menyuruh, hey Rosi, baca dong kitabnya, baca gitu." Ya, nah, Rosi enggak jago baca. Kali, udah enggak usah dia diajarin bagaimana cara membaca kitab atau cara membaca gebook yang baik dan benar. Sampai gunung apa namanya? Bapak, "Oh, itu bab ini enggak baik ini. Wah, ini harus begini." Nah, pasti diajarin enggak hidup dengan bukuan. Dia udah lihat, dia udah nggak baca lagi buku-buku. Nah, sementara dalam syariat, ketika seseorang berbicara, lu benar-benar menurut Allah itu begini, benar-benar menurut Allah itu begitu, ini begini, belum seperti itu, itu danging. Dia seperti seseorang yang sedang menceritakan bagaimana membelai dan benar dan tidaknya naik motor, sementara dia tidak bisa naik motor, bahkan tidak bisa mengendarai motor itu kan menimbul, makanya saya menyebutnya itu domin, karena dia menceritakan sesuatu, tapi dia sendiri tidak pernah mengalaminya. Makanya benar seperti apa yang Nabi Rasul katakan dulu, suatu saat Islam ini akan menjadi dominan, suatu saat Islam ini akan menjadi seperti buih di laut, banyak tapi nggak jelas ke mana arah dan tujuan loh. Tidak jelas, ujung ujungnya. Mereka jadi Islam kepada kita, Islam kepada orang, Islam kepada orang yang sangat suci, yang aku undi, dan lain sebagainya. Islam kepada aturan, Islam kepada agama, harusnya Islam itu hanya kepada Allah. Dan agama di sini dalam Islam tidak ada, ada juga din, yaitu jiwa yang berserah diri hanya kepada Allah. Di menurut Islam. Nah, ini kembali kepada tadi. Bahwa hakikat ini adalah rasa. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, disampaikan, itu pun bukan dari katanya. Sementara ketika berbicara syariah, syariah itu berbicara tentang katanya begini, dan begitu, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami. Ya, tapi seperti orang yang membaca gayet bu, buku panduan tentang bagaimana menari motor, yang baik dan benar. Sementara dia tidak pernah mengendari motor dan tidak boleh mengendari motor. Ini adalah cerita cerita. Sementara hakikat, saudara, hakikat atau hakikat adalah mereka yang menceritakan tentang sesuatu dan dia pernah mengalami. Seperti Rosie menceritakan tentang bagaimana mengendari motor yang betul-benar, karena dia mengalami, karena dia pembalap atau seperti saya menceritakan tentang pizza karena saya pernah merasakan pizza karena saya pernah makan pizza lalu saya ceritakan dan ketika saya ceritakan um sebetulnya orang yang mendengar yang belum pernah merasakan itu baru berstatus dulu itu bukan kebenaran yang sejati kebenaran yang sejati itu bukan apa yang katanya bukan menurutnya begini begini bukan. tapi apa yang kamu rasakan dalam hidup kamu makanya Hakikatnya Islam adalah berserah diri kepada Allah Hakikatnya Islam adalah hanya menyerahkan pikiran, hati dan nafsu kita kepada Allah berserah diri Ini ilmu rasa Ketika diterjemahkan oleh pikiran, ini tidak akan nyamping Pikiran pasti membutuhkan sosok guru Pikiran pasti membutuhkan sosok kita Sedangkan dijelaskan dalam ayatnya pun ikro kita baka, baca kapabinas sikat bacalah kitabmu yaitu si sabda kitab yang sejati itu bukan apa yang di luar diri kita tapi apa yang ada dalam diri kita alif lam dalik kal kita laroibabi alif adalah allah yang mulai dan mengakhiri hidup terjadinya suatu kehidupan lain lam adalah allah menggelar kehidupan dan bin adalah maul dan awal melahir. Alip-la'bi artinya adalah Allah yang mengawali dan mengakhiri kehidupan. Wal-awal, wal-akhir. Dalika, dalika di situ bukan kita yang tertulis. Dalikanya itu adalah indentitas yang ada diri. Dalika kita, jiwa kita, diri kita, itu adalah kita. Dalika kita lari bati, kitab ini tidak ada keraguan. Hudam limnas dan hudamil mukakin dan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertawa kal pada ini juga adalah berserah di tempat Allah aliklanum dan alikal kita bular wahibati hudamil mukakin Allah yang maha dah melahiri walawalak walakhir dan kitab ini adalah ketidakraguan kita kepada Allah yakin 100% itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tawakal, petunjuk bagi orang-orang yang berserah diri, semuanya adalah rasa semuanya adalah berbicara tentang rasa syukur, itu rasa iman, itu rasa bukan, pikiran kalau pikiran ini akhirnya jadi ngayal Berbicara tentang surga akhirnya naya akan disediakan empat puluh bida dari. Nah, gimana dengan kalau perempuan diskriminasi dong? Masalah tu laki-laki dapat empat puluh bida nah, perempuan nggak ada bida kan di surga? Nah ini diskriminasi, masa perak? Laki-laki yang dapat surga aja, laki-laki yang dapat perempuan terus di surga akhir mengalir begini dan begitu. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Oh, nah, kan perempuan, kan di sana kan banyak perempuan. Jadi bawa obat kuat saja, makhluknya sudah ada. Hmm? Ininya sudah ada. Obat kuat saja, makhluknya ada. Nah akhirnya, akhirnya jadi apa? Mengahayam. Karena surga dan neraka aku ketika diterjemahkan oleh akal akhirnya menjadi wujud sosok. Sesuatu yang dibayangkan oleh pikiran. Padahal adanya dualisme. Adanya surga dan neraka, Adanya laki-laki dan perempuan. Adanya siang dan malam adanya yin dan yang, adanya gelap dan terang, adanya benar dan salah itu di dunia. lalu bagaimana setelah mati? Ya, kita mau, alam kita pernah tahu, karena nggak ada yang beritakan bagaimana setelah mati. tahu orang yang sudah mati juga tidak ada yang baru lagi lalu menceritakan bagaimana kehidupannya di alam sana. artinya berarti mereka lebih betah, ya? yang meninggal itu di alam sana berarti Nah, meninggal saja itu bukan akhir dari perjalanan Bahkan itu adalah awal perjalanan menuju tingkatan yang lebih tinggi Dan kita tidak pernah tahu bagaimana di sana Siapa tahu di sana memang mudah, tidak ada lagi jenis selami Lalu, kenapa kita membalikankannya dengan imajinasi akal pikiran? Seperti bapak gudang dari perempuan, cantik-cantik, itu kan khayalan Hayalan pikiran kita yang masih jorok, hayalan pikiran kita yang menganggoyan, salungkangan. Cuma kalau kita berserah diri daripada Allah, apa kali akan masih jalan? Kan namanya juga berserah diri, menyenangkan pikiran. Sujud, pikirannya dipakai untuk sujud. Sehingga kita tidak pernah kebayang, kepikir bahawa oh, nanti akan begini. Karena kita belum pernah ngalamin. Kalau menceritakan sesuatu yang kita sendiri belum merasakan, itu namanya dongeng menciptakan sesuatu yang kita sendiri belum pernah tahu itu namanya dongeng bahkan lebih menjelus kepada kebohongan bahkan lebih menjelus kepada dusta makanya disebutkan lam ya'u ne'u ladina kaparu min ahlu kitab hatta tatyamu bayina ahli kitab kaparu ngutup diri, karena kebanyakan dia berdongeng, kebanyakan ngayal kebanyakan menceritakan sesuatu yang diri sendiri itu merasakan cuman ceritakan sesuatu yang memang kita sendiri merasakan Nah, saya menyampaikan rumah ikat ini karena saya pernah merasakannya saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disentuh dengan akal pikiran Tuhan hanya bisa disentuh dengan perasa nah, bagaimana caranya? berserah diri yaitu is Islam berserah diri itu makna Islam. Menderakan hati, nafsu dan pikiran dan hanya berserah diri kepada Allah. Maka Islam itu harusnya hanya kepada Allah. Islam kepada Allah, jangan Islam pada agama, jangan Islam pada manusia. Inilah hakikatnya Islam kepada Allah. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh